beberapa <tuh> pertanyaan yang pertama apa kiat-kiat bersabar saat kita kehilangan orang yang kita cintai dan bagaimana kiat-kiat agar semangat hidup ini bisa bangkit kembali yang pertama menyadari bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad salallahu alaihi wa alaihi wa ingat-ingat kembali bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa ketika kita sudah mengingat dan menyadari hal itu maka kita akan berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad alaihi wa sallam termasuk dalam hal ini kalau ingin dibanding-bandingkan yang lebih banyak kehilangan Orang yang dicintai Adalah Rasulullah SAW. Iya kan Sejak kecil beliau sudah kehilangan ayah Disusul kehilangan ibunya Disusul kehilangan kakeknya Itu sebelum beliau diangkat sebagai nabi Setelah diangkat menjadi nabi dan rasul Beliau kehilangan siapa? Istrinya Kehilangan anaknya berapa? Empat Ibrahim yang putri tiga, karena Fatimah, Rasulullah Anha meninggal setelah Nabi Muhammad A.S. kehilangan pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, kehilangan sahabat-sahabat yang terbaiknya. Jadi siapapun dari kita yang merasa kehilangan orang-orang yang dicintai karena meninggal dunia, karena wafat belum seberapa kalau dibandingkan kehilangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika putra beliau meninggal Ibrahim Ibrahim Putra beliau meninggal Nabi Muhammad Tanih Salatulullah menangis Tapi menangis yang wajar Menangis tanda cinta Dan tanda sayang ya kan? Putra beliau mengatakan Wa inna bifirofikaya Ibrahim Lamah zulun Sungguh wahai Ibrahim Perpisahan ini membuatku bersedih Seorang bapak Sedih kalau anaknya meninggal dunia Walana kulu Majus hiturab Dan saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Enggak. Sabar. Innalillahi ma'akto walahu ma'akal. Apa yang Allah berikan adalah miliknya. Apa yang Allah ambil, memang yang diambil adalah miliknya, bukan milik kita. Ketika kita menyadari bahwa orang yang kita cintai itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Innalillahi wa inna ilahi rojiun. Ya kita enggak punya alasan untuk sedih dan punya tidak meras tidak punya alasan untuk merasa kehilangan. Bukan punya kita, kok bukan punya kita. Ibu kita, bapak kita, suami kalau yang meninggal, istri kalau yang meninggal istri, anak kalau yang meninggal anak. Ketika meninggal dunia, kita kan harus sadar bahawa mereka mereka itu bukan milik kita, itu milik Allah. Subhanahu wa taala. Kita pun milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang pertama, yang kita mengingat bahawa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam lebih banyak kehilangan tapi beliau terus bersabar. Yang kedua kita ingat kembali pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar. Dan itu. Wa basyirish alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim warahmat. wa rahmah. Fa Itu janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala dapat rahmat, dapat hidayah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika kita mengingat-ingat seperti itu insyaallah akan bisa lebih bersabar. Tolong beri kami tips untuk memanajemen waktu agar kami bisa memberi waktu lebih dalam beribadah. Yang jika mau jujur bahwa selama ini saya lebih banyak memberi porsi lebih waktu dalam perkara dunia. Yang paling penting segera dimulai aja. Jangan cuma rencana-rencana. Mulainya dari sekarang. Mulainya dari kegiatan-kegiatan ibadah yang Sifatnya ringan, tapi direncanakan rutin dia benar Mulai dari situ dulu kita gak usah langsung buat jadwal tuh 24 jam, 12 jam buat dunia, 12 jam buat ibadah Belum mampu kita sampai ke sana Tapi bertahap dia Misalkan begini, contoh Misalkan Kita kan selama ini sudah punya pola hidup Untuk merubah pola hidup itu perlu waktu untuk merubah pola hidup yang sudah apa berjalan sekian lama Kita perlu apa namanya Sedikit demi sedikit Bertahap Contoh sekarang selesai sholat subuh Gak usah mikir macam-macam lah Selesai sholat subuh Mulai besok Membaca Al-Quran Minimal dua halaman Bukan dua jus Kalau dua jus terlalu banyak Untuk memulai Minimal 2 halaman. Kalau masih merasa berat. Minimal 1 halaman. Rutin itu dulu aja. Nggak usah mikir. Apa? taklim. Kemudian belajar bahasa Arab. Kemudian. Jangan dulu. Kalau ingin merubah pola hidup. Khawatirnya malah nggak buat nanti. Malah futur. Dikit-dikit dulu. Paling tidak dan minimal. Antum sudah punya modal besar. Yaitu menyadari bahwa selama ini. Porsi waktu untuk dunia lebih besar. Itu sudah modal besar. Sadar bahwa selama ini porsi waktu untuk dunia lebih besar, itu sudah modal. Yang susah itu kan kalau enggak sadar, kayaknya selama ini ibadah saya baik-baik eh, aja dan itu. Kayaknya selama ini saya juga talin hmm, lancar begitu. Kayak selama ini cukup telaabul ilmiah cukup, cukup. Cukup apa masih sering nanya cukup. Masih sering WA juga, apa Ustaz hukumnya ini belum cukup namanya. Iya yeah. ya. Yeah jadi bertahap jangan langsung ingin berubah drastis itu jangan maka tadi saya mengatakan minimal antum sudah punya modal besar yaitu menyadari bahwa selama ini ya menyadari bahwa selama ini porsi waktu untuk dunia lebih besar itu sudah Masya Allah. kemudian mulai dari hal-hal sederhana tadi selesai sholat subuh tiap hari membaca Al-Quran di masjid jangan di rumah kalau di rumah imannya gak kuat sampai di rumah tidur sampai di rumah lihat pekerjaan sampai di rumah anak nangis sampai di rumah ketemu istri minta tolong jemurin pakaian ada. Nah, bukan kita gak mau jemurin pakaian nanti kan bisa gitu loh ini gak bisa cuma dua halaman tuh gak sampai 15 menit ya kalau yang terbata-bata ya seperempat jam lah sama 15 menit ya setengah jam kalau yang terbata-bata setengah jam setengah jam setelah baca Al-Quran baru pulang ke rumah ini enggak, habis surat subuh pulang kemana? baca Quran di rumah sampai di rumah bener baca Quran baru dua baris, HP bunyi sudah, nah, dapatlah dua baris Alhamdulillah satu huruf sepuluh kebaikan tapi jangan merasa cukup kalau masalah ibadah dan pahala selalu merasa merasaku kurang, jangan merasa banyak iya kan tadi udah disebutkan imam syafi'i loh yang merah, yang kelihatan banyak akan ter, akan disadari apa? sedih, sedikit itu tipsnya coba gak usah banyak-banyak ya tipsnya ya itu dulu dah ntar kalau udah laporannya baru kita lanjutin tips yang kedua selesai sholat subuh sholat berjamaah di masjid jangan pulang jangan coba-coba pulang sudah pengalaman kita ini Saya kira Antum juga pengalamannya sama dengan saya Iya gak? Sama kan ya? Tidak, ah, jangan pulang Kalau membaca Al-Quran itu Tetap zikir di masjid kan itu, Wah di tempat saya Habis sholat subuh pada tahlilan Ustaz Ya gak masalah, dia tahlilan kita tetap juga dengan zikir kita ini mereka, Amin, amin Gak apa-apa, duduk aja di situ Mereka bubar-bubar, kita ambil Quran, baca Satu halaman, dua halaman kalau pas imannya naik, tiga halaman. Jadi, hari itu sudah kita mulai dengan sesuatu yang baik. Dengan ibadah. Pulang ke rumah, sudah. Lihat HP, tenang. Jemur pakaian, oke. Okay. Ikut bantu istri, niapkan anak-anak sekolah, bagus. Kanterin istri belanja, seger. Kenapa? Udah baca Quran, hatinya tenang. Ayem, tenderm. Jangan coba-coba pulang. Iya yeah itu nanti kalau mau lanjut yang berikutnya, ya kan sebelum tidur baca satu ayat plus terjemahnya, kalau ada punya tafsir Ibn Katsir terjemahan lebih bagus, ya kan itu rutin sebelum tidur atau nanti baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hadis baca rutin itu dulu kita udah terbiasa pola hidup kita udah senang dengan ibadah-ibadah maka yang lain pun nanti akan apa namanya? akan lebih mudah juga. Karena at-thaat tajrubu ba'dhuha ba'dha, sebagaimana al-ma'asi itu tajrubu ba'dhuha ba'dha. Yang namanya ketaatan itu akan menarik satu satu yang lain. Maksiat juga seperti itu. Maksiat itu pasti akan merembet. Kalau ini enggak diputus nanti akan lanjut lagi ke maksiat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Apakah merasa lebih baik dari ahli bid'ah merupakan sikap yang salah? Ustaz? Tidak, selama perasaan seperti itu karena didorong oleh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah, Allah selamatkan saya dari kegiatan-kegiatan bid'ah seperti itu. Alhamdulillah, kalau memang dorongan itu adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wataala. apa ini bagaimana jika seorang wali ketika... bagaimana jika seorang wali ketika naldhur mewajibkan kita untuk hafal 30 juz standarnya tinggi banget dan hadith atau setengahnya dari sahih bukhori dan muslim Apakah jika kita menyetujuinya termasuk ta'aruf? Ya mampu enggak itu anje? Ya saran saya kepada setiap orang tua ketika menetapkan kriteria menantu ya, yang sederhana-sederhana saja. Asalkan soleh ya kan? Akhlaknya baik, alhamdulillah di Karena kalau kita menetapkan kriteria terlalu tinggi seperti ini. Nanti akhirnya hanya akan kecewa. Iya hari itu dia hafal 30 juz. Tiga tahun berikutnya sudah hilang. Kita kecewa. Hari itu dia <laughs> hafal Soehi Bukhari. Hari itu hafal dia Soehi Muslim. Dites ya bagus. Kamu cocok jadi menantu saya. misalnya. Tapi baru satu tahun sudah. Soehi Bukhari mana ya? Kecewa. Anak mantu saya katanya hafal ternyata enggak ya. Sementara tujuan sesungguhnya bukan hafal itu Tapi bagaimana dia praktek sehari-harinya ya. ya Ini nasihat aja, saran untuk setiap orang tua Yang ingin mencari menantu Kriterianya jangan tinggi-tinggi sekaligus Kita ukur diri sendiri juga Kita ukur anak kita ya kan. Emang anak kita bidadari sampai nyari yang seperti itu Emang putri kita itu juga luar biasa awalannya juga 30 juz hafal Bukhari pun juga enggak ya. Kan? Jadi yang kriteria yang apa artinya fisiknya ya apa namanya baik secara fisik, kemudian akhlaknya baik, perhatian, kemudian bertanggung jawab, mau bekerja. Kan nah, Itu sudah cukup. Bagaimana agar kita mendapatkan keutamaan didoakan oleh malaikat bagi yang bersedekah di pagi dan petang? Biasanya saya bersedekah ke masjid umum sebelum mengetahui hukumnya. Tetapi bagaimana solusinya? Adapun yang sudah dilakukan sebelum ini ke masjid-masjid umum sesuai dengan niatnya. Kalau itu memang niatnya sedekah, maka insya Allah juga statusnya adalah sedekah. Inilah kita. Memang ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti itu ma min yaw min tola alihi syamsu illa yanzilu malakan tidak ada satu pun hari yang terbit matahari artinya tidak ada hari kecuali dua malaikat turun paginya itu akan salah satu akan mendoakan Allahumma aati munfikon khalafa wa aati wa aati mumsikan talafa Malaikat ada yang mengatakan, Ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang mau berinfak. Malaikat yang lain, satunya mengatakan, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan untuk mereka yang kikir dan tidak mau berinfak. Hadirnya sahih. Yang satu mengatakan, Allahumma a'ti munfikon khalafah, yang satu Allahumma a'ti mumsikan talafah. Nah, ya kalau selama ini belum tepat, belum lebih tepat pada sasaran, sekarang kita sudah mengerti. Pastikan bahwa infak dan sedekah kita itu Lebih maksimal Lebih maksimal Berikan kepada orang-orang yang memang Secara iman dan takwanya baik Untuk membantu Fakir miskin yang masih Terkait dengan kerabat kita Fakir miskin yang menjadi tetangga Tetangga kita, itu lebih tepat sasaran Kalau memungkinkan Jangan diberikan dalam bentuk uang Kalau yang kita berikan itu Ternyata masyarakat yang secara umum khawatirnya diberikan untuk yang lain diberikan rokok nanti kan kita nangis juga, tapi berikan beras berikan tepung berikan minyak, gak ada masalah itu termasuk juga dalam kategori infat Wallahualam pertanyaan terakhir anak punya anak yang selalu ngelawan kalau dikasih tahu dan kalau sholat mesti disuruh Padahal sekolahnya di Pratahvid dan Pondok. Pertanyaan, apa kiat-kiat kita mendidik anak, menjadikan anak yang soleh dan soleha. Umur berapa ini? Umur berapa ini? Memang mendidik anak itu tugas maha berat. Sangat-sangat berat sekali. Maka pahalanya pun Sangat banyak Bahkan Pahalanya bukan saja Saat orang tua itu masih hidup Bahkan ketika orang tua pun sudah meninggal dunia Pahala itu terus mengalir Mengalirnya sampai kapan? Sampai hari kiamat Bahkan pada hari kiamat nanti Orang tua pun akan mendapatkan syafaat dari anak-anaknya Yang soleh dan soleha Kalau kita sudah tahu Pahalanya sebanyak itu Kehutaman yang setinggi itu, maka kita harus mau menyadari bahwa memang mendidik anak supaya menjadi saleh dan saleh itu berat. Loh, pahalanya banyak seperti itu, jangan. Pahalanya banyak seperti itu sampai hari kiamat loh mengalir. Kenapa? Punya anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, bisa difahami. Itu yang paling penting dulu. Yang paling penting untuk kita pahami ketika berbicara tentang pendidikan anak seperti itu iya, mendidik anak itu berat sekali. karena apa? akan menghabiskan waktu dan memforsir semua energi yang kita punya yang namanya mendidik anak itu bukan satu hari dua jam, satu hari sepuluh jam tapi mendidik anak itu 24 jam semenjak anak itu lahir sampai mereka dewasa, bahkan sampai sudah berkeluarga Maka kita sebagai orang tua punya kewajiban dan tanggung jawab Untuk mendidik mereka Jangan berpikir bahwasanya mendidik anak itu cukup 1 jam 2 jam dulu Enggak Tapi pendidikan anak itu terus berlangsung dalam kehidupan Ada yang formal Ada yang tidak Ada yang secara langsung Ada yang tidak secara langsung Ada yang melalui lisan Ada yang melalui perbuatan Itu yang harus kita sadari Memang berat karena berat itulah pahalanya banyak yang kedua setelah kita memahami bahwa pahalanya memang sangat besar dan sangat banyak kita harus berusaha menyabar menyabarkan diri dalam mendidik anak tidak ada angka tertentu untuk menilai kesabaran sebagai batas maksimalnya saat mendidik anak untuk mendidik anak itu batas maksimal kesabarannya tak terhingga tidak terhingga Sehingga jadilah orang tua yang penyabar Sebagai orang tua Yang uh, Siap memberikan waktu Buat anak-anak Yang ketiga Posisikan Demikian juga uh, Nilailah anak Sesuai dengan umurnya Sesuai dengan umurnya Jangan sikapi anak dan jangan paksa anak untuk berpikir Seperti orang dewasa Masih anak, tapi oh ya memang cara berpikirnya masih setara itu. Jangan dibanding-bandingkan dengan yang sudah dewasa Jangan dibanding-bandingkan dengan kakak-kakaknya Memang usianya seperti itu Maka terapan pendidikan yang kita berikan buat kakak Anak pertama, anak kedua, anak ketiga ya beda-beda sesuai urutannya itu yang ketiga Yang keempat Sebagai orang tua Harusnya Sebagai orang tua ini Harusnya Sudah mengetahui Karakter dan sifat Masing-masing anak Sebagaimana kita yang dewasa Gak ada yang karakter dan sifatnya Sama persis Anak-anak juga Gak ada sifat dan karakter Anak-anak itu yang sama persis 100% Pasti tiap anak itu Punya karakter sendiri Maka saat kita mendidik Bisa menyesuaikan karakter si anak Jangan dipukul rata semua iya kan target hafalan satu hari, setengah halaman semua, beda kakak adik sama adik yang paling kecil, yang bungsu kan? yang bungsu yang kakak umur 5 tahun sudah bagus tulisannya, yang adik 6 tahun masih belum seberapa jangan dibanding-bandingin pakakmu dulu itu umur 5 tahun udah bisa iya kalau anak kita mentalnya baik kalau anak kita ternyata mentalnya rapuh, dia bukannya kemudian semakin bangkit dia semakin jatuh. Kenapa? Dibanding-bandingin. Antum mau dibanding-bandingin sama orang lain. Yang dewasa loh ini yang gede mau dibanding-bandingin sama orang lain. Antum jadi tukang parkir kayak gini. Ikhwan dulu yang pernah ada di sini yang dulu bagian parkir. Kalau parkir itu rapi. Dan itu bahkan ditentukan, dikasih tulisan di sana. Papan petundaraan yang warnanya putih di sini, yang warnanya biru di sini sini, Oh dia rajin sekali Antum ini mau dibanding-bandingin seperti itu Hah? Atau misalkan pas kasih bantuan kan itu Masa Antum cuma 10 bungkus Yang lain 50 bungkus Mau dibanding-bandingin seperti itu Kan gak mau Anak kita juga gak mau cuman mereka gak bisa bicara Dibanding-bandingin sama kakaknya Kakakmu dulu itu, mbakmu dulu itu Iya kalau anak kita mentalnya bagus Iya aku harus lebih baik dari kakakku Masya tapi kalau yang mentalnya rapuh tambah jatuh dia. Yang tanggung jawab siapa? Anda sebagai orang tua. Ya, anda sebagai orang tua. Ya kalau misalkan urusan anak melawan ini, ini pasti ada sebabnya ini. Gak mungkin tiba-tiba anak ngerti melawan itu gak mungkin. Pasti ada sebabnya. Cari itu sebabnya apa? Ya, cari sebabnya. Jangan-jangan contoh dari orang tua. Jangan-jangan. Ya, yang dia contoh siapa? Kalau bukan orang tua orang dia kenal kehidupan itu dari orang tuanya sebelum dia mengenal dunia luar yang dia tahu adalah dunia di dalam rumah siapa yang dia contoh tetangga enggak mungkin dia kenal tetangga sejak usia berapa hari-hari dia di dalam rumah di atap di bawah atap yang sama jadi ya, jadi akhirnya kudu mendidik supaya anak-anak itu saleh dan salehah sebenarnya harus dimulai dari menjadi bapak yang saleh menjadi ibu yang salehah jadi bukan cuma suami yang soleh atau istri yang solehah harus jadi ibu yang soleh, solehah dan bapak yang soleh, yang soleh. Wallahu a'lam bishowab. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberkahi dan semoga Allah subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan. Subhanallahaladzim. Aṣhadu allāhillāhi tāslim firqa wadhibilāh. Assalamu alaikum warahmatullah.